Lagi Ya, dengan? Ya, saya kira sih Menkumham ini tuh Paling suka cari sensasi ya Dia mau bikin peraturan gitu Ntar d i a n i r yang dihukum c u m a kalau menurut saya Memang o l e h pantasnya d i h u k u m m a t i Karena memang gak pernah cerah Mereka enak kok Masuk penjara tiga tahun Ada simpen 50M Kau takut di penjara Bisa pesan segala m a c a m Itu kemarin kasus lain mah Berulang-ulang sampai n Gak g tau h kapan tuh tetap ada Cuman yang pasti sih memang Harus dihukum berat Karena Uh, hampir saya kira 80% p e r s e n kali dari pejabat tuh pasti ini pasti、uh, juga ada korupsi gitu loh dan juga kita lihat aja kasusnya ambrosia mau dihukum mati a j a itu bertele-tele banget, padahal udah jelas-jelas dihukum mati berapa g a k dimatiin、nah, aja cepetan gitu loh sampai berapa lama jadi g a k ada kata jelasan saya kira menkumham a y a n sekarang belum mampu lah jangan-jangan dia masuk perangkap sendiri nanti,、Makasih. terima kasih kembali Pak Usman selamat pagi pagi silakan Pak Usman ya g a k cuma Hanya hukuman mati ya、e, Penyitaan aset korupsi Juga penting, itu harus Dirusut sampai ke、e, Ini sekarang kan zaman orang Udah pintar ya, jadi Kalau menciw bilang Periksa SPT、e, Petitas pajak, itu menurut saya Oke-oke、okay -okay、aja, tapi harus Lebih pintar dong, kalau dia Punya、e, pengetahuan Nggak mungkin dia Alirin ke j a m a a terlihat di permukaan, s p p itu kan hanya yang terlihat di permukaan. Jadi kalau yang canggih, namun berbelaka. Jadi menurut saya petugas penyelidik itu harus jauh lebih pintar ya. i m p e l i j e n keuangannya harus lebih pintar. Kemudian kalau udah ketahuan dia korupsi, itu harus disita asetnya sampai ke anak cucunya, karena anak cucunya juga menikah, kan? Itu ada permasalahan. Terima kasih kembali Pak Osman, Pak Joko. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Joko. Saya pikir itu ide yang bagus. Cuma ini, mbak ya. Sebetulnya kita punya peraturan dan perundang-undangan itu sudah sangat bagus. Hanya masalahnya implementasi. Sekarang sangat terlihat sekali, kan? polisi, hakim, jaksa, pengacara bahkan, harusnya itu yang dihukum berat itu, gitu karena mereka melakukan negosiasi-negosiasi yang gak karu-karuan mereka itu, jadi tuntutan maksimal, jaksa agung, kejaksaan ya Bang, Ali dari penyidik itu ke polisian juga, nah ini dari awal penyidikan aja sudah main-main semuanya gitu, jadi hukuman itu tidak pernah maksimal, jadi sebetulnya justru kita hanya terfokus kepada koruptor itu sendiri, tapi juga penegak hukum ini yang paling penting gitu, nanti ada peraturan untuk apa namanya Uh, hukuman mati, tapi kalau kemudian penyidiknya, jaksa agung semuanya bermain terus, ini hukuman itu selalu nian terus, gitu, Jadi selalu terhindarkan terus. Jadi ini saya pikir tidak akan ada solusi selama kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan termasuk juga ini ya pembinaan terhadap advokat itu ya, pengacara-pengacara itu dididik secara baik itu saya pikir tidak akan ada solusi karena itulah yang paling penting itu. Mereka ini perangkat hukum ini yang harus kemudian kita p e r b a i i Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Joko, Pak y u m a n Selamat pagi. Ya, memang tadi saya setuju、uh, rencana diadakan hukuman mati untuk para koruptor itu sangat baik sekali. Tapi harus benar-benar dilaksanakan. Yaitu begini, misalnya setelah keputusan hukuman mati yang sudah terbukti benar, itu pelaksanaan hukuman mati jangan terlalu lama. Itu nanti orang lupa, jadi efek jerahnya juga nggak terlalu nyata. Jadi begitu p a n dijatuhi, pelaksanaan eksekusi hukuman mati itu harus secepatnya, itu kesatu. Kedua, koruptor itu kalau sudah terbukti, harta kekayaan harus disita untuk negara. Itu salah satu juga pemiskinan para koruptor itu harus dilaksanakan. Kalau enggak itu kurang juga, itu, jadi, itu jelas a d i itu j harus hukuman mati secepatnya dilaksanakan. Pemiskinan yaitu p e n y i t a a n harta kekayaan dari koruptor pun harus segera dilakukan. Kemudian ketiga, yaitu coba dilakukan undang-undang、uh, pembuktian t e r b a l i k kepada harta kekayaan para pejabat di Indonesia Itu, sekian, terima kasih Terima kasih kembali Pak Juman, Pak h a r i selamat pagi、Apalagi. Selamat pagi s i l a k a n Pak h a r i Ini rame-rame、uh, mengenai ini semua,、ya. Jayus,、uh, Gayus dan lain sebagainya Gayus itu kan cuma sedikit, pasti yang, yang kayak Gayus itu jauh lebih banyak, ya. yang c u m a g a k ketahuan Uh, menurut saya kalau n gak g ada、uh, yang dihukum mati dalam kasus ini Memang itu semuanya jadi omong kosong Karena dengan 28M itu yang ketahuan ya Pasti ada yang n gak g ketahuan juga Dia nyebentah dimana kan dia buat berhitung tuh Nanti kalau saya udah bebas kan dapet ini ini, ini. Jadi udah n gak g ada ruginya aja Tapi kalau hukuman mati itu a d a Dia kan n gak akan bisa beri mati Pasti、ah, efeknya luar biasa サカラインのティーヤーのチアライン、ナコバン、アパトロシー、トロレス、ラン、ア u ニ t トロレス、ラン、ウダ、ウダ、ウダ、キャッシュ、デュア、キャッシュ、デュア、ラン、ユニアン、ソウル、ナコバン、トロポ、パナ、ドゥア、ドゥア、 パンのバンジーのスマホはなるほど。 Uh, apa, suami atau ayahnya untuk tidak korupsi karena pasti akan ada beban kalau, kalau dia ikut mendukung korupsi terima kasih ya terima kasih Pak Benny dengan Pak Santoso Pak Santoso s i l a k a n Pak Iya setuju ya Pak jadi kalau kita lihat hukuman mati itu mungkin memberikan efek jerak、ya. di China ada berhasil bahkan kemarin di Korea Utara aja gagal melakukan reformasi ekonomi di hukum mati 私たちは、私たたちとの距離を維持することがます。私たたちの人たとの距離ることができます。私たちは、私たちの人たちとの距ができまは、私たちの人たちの距離を維することができます。私たちは、私たちのとができます。私たちは、私たちの人は、は、 Pak Joni, selamat pagi. Iya, pagi. s i l a k a n Pak Jon. Iya. Wah, kalau di Indonesia diterapkan hukum begitu, dari pejabatnya n t e r u semuanya s dihukum mati lagi. Nggak ada yang menjabat jadinya. Semuanya tuh terlibat semua itu. t Iya, makasih. Terima kasih, Pak Joni. Pak Taufik, selamat pagi. Oke, selamat pagi. s i l a k a n Kalau saya... pertama semua para koruptor itu diarah di depan, di depan umum di jalanan diarah dipakai baju baju penjara diarah ini tulis belakangnya koruptor tentang orang yang akan dihukum mati itu sesuai dengan jumlah yang dia korupsi misalnya mama minimum sekian miliar itu hukuman mati di bawah itu selalu penjara tapi yang paling penting supaya jelas supaya malu keluarga dan semua itu diarah bu semua koruptor diarah di jalanan dilihat orang banyak gitu dan ditulis koruptor kira-kira gitu l o baik. terima kasih. terima kasih Pak Taufik. Pak Habibie. Selamat pagi. ya selamat pagi ibu. silakan. Uh, uh, ya saya sangat setuju dengan hukuman mati ya yang diterapkan di Indonesia karena memang、uh, saat ini benar-benar udah nggak m e n j a r a b lagi. dan kalau perlu itu pas di hukumnya itu d i h a p i s gitu aja. terima、ya. kasih. terima kasih Pak Habibie. masih ada kesempatan untuk anda yang lain berbagi opini 6339160. Pak Sarosono. Ya, selamat, pagi. selamat pagi, Bapak. s i l a k a n、nah, Mengenai korustor itu, ya, mendingan dihukumasi. Karena ini, karena kan itu kan m e n c e l a s k a n jiwa banyak orang. Kalau sekarang kayu-kayu itu kan, p a j a r itu kan, kadang-kadang kan di perjalanan itu nggak、e, dibangun jalan. Nah, p a j a itu kan kebenarannya untuk pembangunan termasuk jalan. Ya kadang-kadang yang n a i k motor itu kan kesal juga k o k jalannya n gak g pada b e r e s Nah pada itu kan korupsi sebenarnya untuk pembangunan Nah kan kalau kebenaran b a r m o t o r jatuh k a t a kan jiwanya hilang Nah k t r u k t u r a h senang-senang Yang p e n t i n g k a n k t r u k t u r a h di bumi hanguskan aja Oleh pemerintah Dikati yang dengan yang jujur lah Ada generasi muda-muda Terima kasih Terima kasih Pak Sarosono Pak Yudi selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Pak Ya uh, menarik. Uh, pertama sita, kedua、uh, hukum sumber hidup, ketiga hukuman mati. Itu komentar ya. Pak Lukman selamat pagi. Selamat pagi. Silakan p a Sebetulnya boleh-boleh -bole saja itu hukuman mati t e t a p cuma saya ragu apakah bisa e nggak meleset itu yang dihukum mati betul-betul koruptor. Jangan-jangan nanti salah lagi yang dihukum mati bukan koruptornya. Jadi aktornya sendiri enggak, n g g a k n g g a k terhukum mati itu satu, kedua sebetulnya pemerintah juga enggak bisa menyalahkan si koruptor 100% ini peluang semua、uh, yang, yang ada itu peluang-peluang itu juga pemerintah juga yang salah jadi memberi peluang untuk orang bisa m e n g k o r u p kalau dipersempit peluang itu, itu lebih baik kita ambil jalan Uh, jadi jangan jang, jang, jang, jang langsung pintas untuk hukuman mati. Kalau peluangan itu dibikin dipersempit dengan cara-cara yang, yang secara masuk akal lah begitu. Saya kira si koruptor juga peluangnya makin sempit dan dia m n g i a nggak bisa lagi koruptor. Dan begitu, Terima t kasih dan yang terakhir Pak Agus selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan. Selamat pagi. Ya s i l a、ah. k a n Pak. Kami sangat setuju, karena sebenarnya itu yang ditunggu-tunggu sama masyarakat Cuma n masalahnya, bukan cuma sama koruptor aja Sama apal penegak hukum, contoh polisi, pengacara, hakim Itu juga harus hukumasi kalau mereka kerja, membela orang yang salah Jadi pembenahan interen yang harus dinomor satukan dulu, baru bisa diterapkan Terima kasih Halo, selamat halo. pagi Halo Selamat pagi, halo ya pagi. Iya Bapak, silahkan. Iya, memang si, ini, si Indonesia ini m a r u belajar sama Tiongkok. Jadi dari zaman dulu juga ada a jasbau ya. Nah, tapi begini, di Indonesia ini susahnya ya, kalau orang mau dihukum m a t i itu lama sekali dihukumnya. Nah, jadi bertele-tele lah. Saya kira belum bisa banget diterapkan karena memang Tayyak kalau sampai dihukum mati hampir 80 persen atau 90 persen pejabat kita pasti mati semua. Soalnya kalau dihukum, diterapkan hukum、uh, yang tadi perhitungan terbalik itu, itu 90 persen saya kira pejabat kita kepalanya dipenggal semua itu. Jadi belum bisa. Nah yang penting s k a r a n diperbaiki, diperbaiki, rekrutnya yang benar, remunerasinya juga harus benar. Nah kedepannya nih kalau bikin salah hajar. Iya, Karena、baik. susah mbak negara ini besar sekali n Gak g gampang memang untuk m e m b e r a n t a s korupsi、baik. Jadi memang mesti serius Jadi j a n g a n j a n g a n sekarang ini jangan coba-coba lagi lah Pejabat itu korupsi Apalagi mereka kan pelayan kita, pelayan masyarakat Iya,、Makasih. kamu bisa tangkap komentar Anda Selamat siang Ibu Retno Ya, selamat siang Silahkan komentar Anda Bu Kalau Menurut saya Ibu Itu、eh, yang bisa hukum aja hanya Tuhan Yang itu gak bisa h k e m a r a n g lagi Memberi orang kesempatan untuk berubah サマシアンバパパカイロイアロスイアシバカンパコメントランダー Kalau perlu hukuman mati itu dihukum di tempat umum, dipancung di depan umum gitu. Jadi ada k e g e r a n i a n n y a Tapi kalau dihukum seperti kayak semu hari, apa benar dia harus m e m a t a n y a Tidak, kita nggak tahu siapa yang h u k u m m a t i itu i y a Tidak tahu. Hanya ya kabarnya saja. Foto-nya pun tidak kita lihat. Jadi hukuman mati itu bagusnya dihukum di tempat umum, gitu dilihat oleh semua orang. Terima kasih. Bapak Gilbert, selamat siang.、I、iya, selamat siang. Iya, silahkan Pak, komentar、nah, Anda. Saya rasa bagus ya, dengan apa namanya? t u j u dengan hukuman mati itu ya. Cuma ya jangan populis saja, ya kan? Kalau populis ya percuma juga. Dan juga hakim jaksa polisinya ini, tapunya sudah bersih belum? Apakah mereka sapu bersih atau sapu-sapu kotor? Itu aja, ya. Oke.、Okay. Makasih. Iya. Ibu Mei, selanjutnya. Ya,、uh, ya. saya. 私は、私は、私は、私は、私は、私 i 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、a t 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 Ya nanti akhirnya、uh, diperjambilkan juga Dan juga uh, uh, ada implikasi lawan politik Dia tidak t e r s a l a h nanti dihukum mati juga Jadi dimulai dari penegak hukumnya dululah Ya makasih, selamat pagi Halo selamat siang Bu Helena Iya baik terputus Bisa dicoba lagi Bu Helena di 6339160 p a r u d i selamat siang Halo, Halo. Ya p a r u d i s i l a k a n dengan komentarnya Pak Bukan hanya di Tiongkok, di Jepang, d e a r a h kiri Pak Widodo selamat siang Ya s i l a k a n Pak Widodo dengan komentarnya Saya setuju untuk dihukum mati Itu dari dulu mesti diterapkan Pak Dan Pembuktian terbalik Karena ke, Kalau gaji pegawai negeri sekian, bisa Yang di luar Pendapatan yang r u t i n a Itu pasti korupsi Terus juga, tapi juga saya agak pesimis k a r i ini, Pak. Kadang saya juga baru baca berita di koran, hukuman a p a a n t a r i t a r i s u r i a n pun dikurangi, dari 5 tahun ke-4 tahun. Bagaimana nah, itu mafia? Hukum, hal mafia, peradilan itu masih kasat mata, Pak. Itu harus dilakukan tuntas. Iya, baik. Terima kasih, Pak Widodo. Pak Margono, selamat siang. Selamat siang, Pak. Iya, silakan, Pak Margono. Bukan hanya setuju, t a p i sangat, sangat, sangat setuju. Terima kasih Pak Ya baik terima kasih Pak Margono Pak selamat selamat siang Ya selamat siang ya, silakan, Pak Ya s i l a k a n Pak Menurut saya itu memang harus diterapkan di Indonesia Supaya rakyatnya itu makmur, adil dan tidak ada lagi korupsi di Indonesia Terima kasih Ya baik terima kasih Pak selamat Pak Tito selamat siang Ya selamat siang ya, Pak s i l a k a n Pak Tito dengan komentarnya Ya, kalau menurut saya hal tersebut mudah saja terjadi di China atau Tiongkok karena mereka relatif dengan deal ya. Jadi hukuman mati itu pas karena apa? mereka tidak menimbulkan、uh, efek kepada keluarga yang lain. Saya kira kalau di Indonesia, kita ini punya budaya malu, kita sangat menyunjung nama keluarga, nama kerabat, kemudian nama alma m a t e r Mungkin ada satu hal yang lebih berat lagi daripada hukuman mati pada para koruptor itu adalah apabila diumumkan juga siapa keluarganya, nama-nama keluarganya, asalnya dari mana, masa kecilnya gimana. Itu dibuka semua sehingga kita lihat aja Jayus, Jayus dia begitu malu dan dia begitu takut mau kembali karena dia memikirkan efek terhadap anak istrinya. Tapi kalau di Cina nggak mungkin terjadi seperti itu, karena apa? Mereka nggak punya kakak adik, mereka hanya punya anak satu, orang tua cuma satu. Dan kemudian dengan penduduk sekian miliar, nama mereka tidak akan、uh, tercoreng sebagaimana di Indonesia yang masih banyak memakai nama keluarga. Ya, terima kasih. Pak Gunawan, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, silakan. Kalau、Pak. menurut saya ini jangan kearwatan, tidak dimengerti. b n a r b e n a r dilaksanakan cepatnya ini.、Nah, di, nah, ini sudah benar-benar emergensi Indonesia. Hampir setiap hari kita dengarkan agak korupsi. Di hukuman mati perlu segera diterapkan. Dan kalau sudah tidak ada hukuman mati, eksekusinya jangan terlalu lama dan bertahun-tahun. Secepatnya juga. Jadi itu berita masih hangat, langsung dieksekusi, orang masih segar. Jadi punya efek derah. Di samping itu, s e l a i eksekusi mati, itu harta d i g i t a untuk negara. Satu lagi harus ada Pemuktian b terbalik juga untuk para pejabat h Artanya itu i Ya terima kasih Ya selamat sore Ya s i l a k a n Ibu Ya terima kasih Mbak Wah itu kalau itu terjadi saya dukung sekali itu Mbak、hmm. Ya kalau bisa Segeralah dilaksanakan Atau minimal apa yang mereka korupsikan Itu pembalikan semuanya Dari ring satu sampai ring d 2 Aset-aset keluarganya disita semua Itu minimal tapi kalau memang bisa maksimal hukum mati wah senang banget, saya rasa semua rakyat Indonesia a mendukung itu mbak, makasih oke,、okay. p a b d u l l a h ya,、silahkan. itu masalah undang-undang itu tidak senakan saja perlu itu, untuk negara kita maju, untuk masa depan yang penting Bapak saya bisa memberikan satu keputusan demi foto-foto foto kita, jangan sampai terjadi lagi seperti yang kemarin ini. m Bapak Amin oh iya loh ya, ya silahkan Ya、uh, Pasti semua orang setuju ini ya Cuman kan kita tahu sistem di kita ini u d a h apa terkontaminasi sedemikian rupa Itu semakin berat suatu hukuman itu semakin tinggi juga nilai negunya gitu Seperti kalau, kalau di lalu lintas itu kan sekarang makin tinggi nilainya Cuman Anda semua tahu apa yang terjadi di lapangan t e k i m a kasih Oke,、okay. Bapak Anto Ya Silahkan、uh, Kalau saya setuju aja dengan パンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパ i ダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパンダパ a ダパンダパンダパン Nah, ini juga perlu diterapkan untuk para hakim, para jasa, k sehingga mereka n g g a k main mata. Jangan cuma yang tersangkanya a j a yang dihukum, di, di tapi sementara yang membuat kesalahan para petinggi-petinggi atau pejabat negara, itu pun harus kena bagian juga, Bu. Terima kasih. Oke.、Okay. Berikutnya, Bapak Jimmy juga. Silahkan, Pak Jimmy.、Yeah, iya, sama Sore.、Yeah. Iya. Itu setuju ya, karena kalau orang mau berbuat kejahatan, kemudian... Kamu kalau dia ketangkap, ancaman h u k u m n y a r i n g a n tapi dia berani dengan nego-nego. Nanti apa yang keluar, sekian tahun, cuman saya kasihan tukang tembaknya nanti capek tuh karena yang ditembak banyak banget habis-habis. Iya, -habis.、yeah, makasih.、Okay.